Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Para pemirsa sekalian Saat ini kita akan melihat Satu pembahasan yang penting Dalam masalah haji Dan ini insyaAllah akan membantu Setiap orang yang ingin menjalankan ibadah haji Kami akan membuat ringkasan Apa saja amalan-amalan Yang akan dilakukan Ketika seorang itu menempuh Ibadah haji, ibadah yang sangat mulia Perlu kita pahami terlebih dahulu bahwasannya dalam ibadah haji itu ada tiga bentuk manasik. Kita bisa memilih dari tiga manasik yang ada. Namun salah satu manasik itu yang dipilih oleh para ulama dan bahkan mereka punya perbedaan pendapat manakah manasik yang terbaik. Intinya di sini ada tiga. Yang pertama adalah manasik ya, tametok. Kemudian kedua adalah manasik kiran. Yang ketiga adalah manasik ya ifrat. Kita tilik terlebih dahulu manasik ifrat. Itu artinya niatannya ketika berangkat itu adalah haji saja. Dia sudah pernah melakukan umroh barangkali. Ya, Dia sudah pernah melakukan umroh barangkali. Dan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berada di sekitar Jazirah Arab. Karena mereka sudah seringkali bulat-balik untuk melaksanakan umroh. Maka mereka cukup berniatan, ya, berniatan haji saja. Dan mereka kadang mepet dengan hari tarwiyah Baru mereka datang ke... Tanah Haram, datang ke Masjidil Haram, ya untuk melaksanakan ritual-ritual ibadah Haji yang ada. Kemudian yang kedua adalah ibadah Kiran, itu artinya niatannya sekaligus Haji dan Umrah. Ya, sedangkan yang ketiga itu adalah eh, manasik Tamatul, Yaitu dia berniat untuk Haji sekaligus di dalamnya juga ada Umrah. Namun kenapa disebut Tamatul di sini? Karena ada bersenang-senang tatkala itu. Ini agak sedikit berbeda dengan kiron. Kalau kiron tidak ada bersenang-senang di situ. Maksudnya bersenang-senang di sini adalah. Jadi terlebih dahulu orang yang ingin melaksuk, melakukan ibadah manasik tamato ini. Melakukan umroh terlebih dahulu. Sampai ibadah umrohnya itu rampung. ya, Baru setelah itu dilanjutkan dengan ibadah haji. Namun di antara ibadah umroh dan haji di sini ada selang waktu. Dia bisa bersenang-senang dengan memakai pakaian bebas. Dan juga dia bisa berhubungan intim dengan istrinya. Dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang saat ihram itu terlarang. Nah kalau kiron tidak dia nyambung langsung tanpa melepas baju ihram, jadi tetap memakainya. Namun kalau tamattu, ya dia boleh mengganti dengan pakaian bebas dan nanti ketika datang tanggal 8 Zulhijjah barulah e, nanti akan dilaksanakan ritual haji. Intinya di sini para ulama memilih yang lebih bagus adalah tamattu karena Nabi SAW ingin melakukannya. Makanya sekarang yang kita bahas adalah skema manasik tamattu dan inilah yang biasa dipilih oleh jemaah haji yang berasal dari tanah air kita. Kita lihat para pemirsa sekalian bagaimana rangkaian cara melakukan manasik tamattu ini. Kita mulai yaitu tamattu nanti akan dimulai seperti ibadah umrah juga ya. Jadi kita akan mulai dari ibadah umrah terlebih dahulu. Nanti baru di situ nanti ada ibadah haji ketika datang 8 Zulhijah ya. Saat kita ingin uh, datang sampai ke biasanya kalau dari Indonesia itu langsung berangkat menuju Jeddah langsung ke Madinah. Ya. Maka dari Madinah nanti mereka mengambil mikot, yaitu di tempat yang namanya Bir Ali. Ya. Tempat yang namanya Bir Ali saat ini disebut dengan, dengan nama tersebut untuk berihram untuk umroh. Jadi ketika itu disunahkan untuk mandi, lalu berpakaian pakaian ihram laki-laki dengan pakaian atasnya warna putih, ya pakaian bawahnya juga warna putih dengan cuma dua lembar kain saja. Kalau perempuan seperti pakaian yang mereka sehari-hari gunakan. Tapi di situ tidak boleh nanti setelah berihram tidak boleh pakai wangi-wangian dan larangan-larangan lainnya. Jadi berniat berihram. Saat itu mengucapkan labaik umrah. Ya, labaik umrah. Itu maksudnya untuk uh, untuk umrah terlebih dahulu, ya. Atur ketika itu dia sudah bisa berniat langsung ke dua-duanya tapi yang pertama kali dia niatkan di sini untuk umroh terlebih dahulu. Kemudian setelah itu melakukan tawaf. Jadi saat dari miqat menuju Masjidil Haram sekarang ya, kira-kira kalau dari Bir Ali sampai ke Masjidil Haram itu sekitar 4 jam. Maka nanti dia akan melakukan tawaf umroh dengan melakukan takbah sebanyak 7 kali. Ya. Setelah melakukan tawaf umroh lalu dia akan melakukan sa'i umrah Jadi disini masih umrah, melakukan sa'i umrah di sofa dan marwah ya. Ini juga nanti akan melintasi sofa ke marwah satu kali lintasan Marwah ke sofa dua kali sampai tujuh kali Dan nanti berakhir di marwah Baru setelah itu jika ini sudah selesai Tawaf dan sa'i sudah selesai Barulah memendekkan rambut Di sini kita tidak mengundulkan rambut sampai habis Kenapa? Karena rambut yang ada tadi ini nanti akan digundul habis nanti ketika sudah pelaksanaan haji. Kalau di sini kita sisakan ya minimal satu atau dua senti. Ya satu senti biasanya tukang cukur yang ada di sana itu mengetahuinya. Ya baru nanti disebut di sini tahallul untuk umroh. Nah setelah tahallul ini dia boleh memakai pakaian bebas. Nah setelah itu jadi biasanya di sini misalnya datang pada bulan zulqodah, maka dia mesti menunggu sampai bulan tulijah sampai 8 tulijah pada hari tarwiyah. Di situ nanti dia mengenakan pakaian ihram kembali. Ya, dan nanti saat itu dia berniat untuk berhaji, ya. Dia mengucapkan labaik hajjan, ya. Allahumma labaik hajjan, ihram untuk haji. Dia bisa mulai dari pagi harinya atau siang harinya. Yang penting tidak masuk sampai tanggal 9 Zulhijah. Ya. Lalu setelah itu biasanya dari hotel ada uh, beberapa jamaah yang berinisiatif Ya untuk berangkat menuju Mina untuk melakukan mabit dan di situ disunahkan mabit di Mina pada hari tarwiyah, ya mabit di Mina pada hari tarwiyah. Baru setelah itu beranjak menuju, menuju ar-Rovfa pada ar pada tanggal 9 Zulhijjah. Kadang yang mabit di Mina ini tidak dilakukan oleh sebagian jamaah karena ingin segera datang ke ar Ini tidak masalah karena ini hukumnya sunnah. Nah sampai ke ar kadang ada yang sudah mengambil di malam hari untuk malam 9 Zulhijjah. Ya, nanti mereka tunggu sampai di siang harinya untuk melakukan wukuf di arafah artinya berdiam di daerah arafah tidak keluar keluar dari area tersebut dan di situ ada uh, pembatas pembatas yang menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh melewati area tadi jadi cuma berwukuf di arafah saja nanti sampai tenggelamnya matahari baru kemudian beranjak menuju musdalifah nanti sholat maghrib dan isya secara jamak itu akan dilakukan di musdalifah. Namun kalau ini menyulitkan maka bisa dilakukan di Arafah. Intinya di Musdalifah nanti perintahnya adalah mabit untuk sebagian besar malam. Jadi kalau malam itu kita tetapkan lah, taruh ada 10 jam berarti sebagian besar malam. Berarti kita kalau bisa bermalamnya itu di atas 5 jam berada di Musdalifah. Kecuali bagi orang yang punya uzur maka dia boleh cuma melintasi Musdalifah saja atau dia melewati pertengahan malam. Ya maaf dia melewati pertengahan malam. Kemudian nanti... Dia seperti orang yang sepuh, yang sudah tua, para wanita yang mungkin ini kelelahan, kecapean Dia bisa langsung kembali ke penginapannya yang ada di daerah Mina Kemudian setelah itu di pagi harinya Ini menunggu di Musdalifah ini sampai matahari terbit Kemudian di pagi harinya menunggu sampai matahari terbit Orang-orang nanti akan menuju ke uh, tempat pelemparan jumrah Untuk melakukan pelemparan satu jumrah yaitu jumrah akobah Nah jumrah akobah ini ini dilempar pada tanggal 10 Zulijjah pagi Mulai dari 10 Zulijjah pagi Nanti akan dilakukan pelemparan jumrah akobah ya. Biasanya yang dari Musdalifah itu langsung menuju sana Ada juga yang berinisiatif istirahat lebih dahulu Nanti kalau mereka sudah fit di pagi harinya Baru mereka melaka, melakukan pelemparan jumrah akobah Ini dilakukan pada tanggal 10 Zulijjah pagi ya, Sampai siang Nah kemudian setelah itu e, Para jamaah haji melakukan penyembelian hadyu Biasanya mereka cuma menitipkan saja pada Uh, ada beberapa tenda yang ada di Mina ketika itu mereka uh, ketika itu me, me, me, cuma memberikan uang saja 400 rial atau 500 rial Itu kepada uh, panitia yang ada yang mengurus dari kerajaan Saudi Arabia untuk masalah haji di sini Itu penyembelihan seperti layaknya kita menyembelih kurban Baru setelah itu yang melaksanakan haji itu mengundul kepala untuk laki-laki Sedangkan perempuan nanti dia cukup mengambil tiga helai rambut sama seperti dia melakukan umrah. Nah, inilah yang disebut tahallul pertama, artinya seluruh larangan itu dibolehkan kecuali berhubungan intim suami istri. Ya, baru setelah itu melakukan tawaf ifadah, yaitu nanti menuju ke Masjidil Haram. Namun di sini para pemirsa sekalian, untuk tawaf ifadah di sini bebas, tidak ditetapkan pada Waktu tertentu, artinya kalau bisa tanggal 10 Ya bisa dilakukan tanggal 10 Zulhijjah Namun kalau dia tunda Karena mengingat antriannya begitu banyak ya, Jamaah yang begitu padat nanti di Masjidil Haram Dia bisa menunda misalnya sampai 13 Zulhijjah Sampai 14, Di sini tidak ada batasannya Namun ingat, ini adalah bagian dari rukun haji Harus dilakukan Baru setelah itu melakukan sa'i haji ya, Ini to'af ifadah, sama seperti tadi melakukan to'af umrah 7 kali putaran, baru melakukan sa'i haji Dua-duanya ini termasuk rukun ya untuk melintasi Safa dan Marwah tadi sampai tujuh kali dan berakhir di Marwah. Baru setelah itu ya, kalau ini dilakukan misalnya tanggal 10, nanti dia kembali lagi ke Mina untuk melakukan mabit pada tanggal 11, 12. Kalau dia memilih dilanjutkan sampai tiga hari, berarti tanggal 13. Nah, di sela-sela tadi dia melakukan mabit di Mina, nanti dia akan melakukan pelemparan jumrah, yaitu tiga jumrah di sini, yaitu Jumratul Ula, Jumratul Wusta dan Jumratul Aqabah. Dia akan melakukan pelemparan tiga jumrah tadi pada 3 hari yang ada kalau memilih 3 hari atau kalau memilih 2 hari setelah uh, sebelum terbitnya uh, terbitnya uh, tenggelamnya matahari pada hari ke-12 dia segera meninggalkan Mina. Kalau dia ingin melanjutkan berarti sampai hari ke-13 nanti juga akan melakukan pelemparan tiga jumrah tadi Jumratul Ula, Wusta dan akobah Nah, kalau ini sudah maka Ritual-ritual penting di sini sudah dilakukan ya, maka tinggal yang terakhir tawafada. Tawafada dilakukan ini ketika kita sudah ingin meninggalkan Mekah artinya ritual-ritual ibadah haji kita sudah selesai dan barulah ketika itu melakukan tawafada dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya jadikanlah ibadah manasik kalian yang terakhir itu adalah ibadah ya, tawaf. Ya kecuali bagi wanita yang mengalami haid dia diberikan keringanan ketika itu. Intinya di sini inilah amalan yang terakhir dari Ibadah Haji. Setelah itu bebas. Ada yang melakukan, ingin melakukan ziarah ke Madinah atau ada yang langsung pergi ke Jeddah untuk menunggu keberangkatan menuju tanah air. Nah itu bebas setelah itu. Yang penting di sini wada atau wafadah ini adalah ibadah yang terakhir. Setelah itu tidak lagi ada ibadah-ibadah yang lainnya yang bagian dari Haji di situ. Jadi ini nilai ibadah-ibadah yang terakhir langsung ketika itu seorang meninggalkan Mekah. Jadi ingat ini yang dilakukan kalau kita hitung. Itu mulai dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi, mayoritas yang melakukan ibadah haji itu sebenarnya cuma 6 hari. Ya, Namun, biasanya dari uh, karena saking banyaknya jamaah haji yang ada, maka kadang ada yang berangkat lebih dulu, nanti pulangnya juga lebih dulu, butuh sampai 40 hari. Ini karena butuhnya antri di situ, butuhnya uh, ketika melakukan ibadah-ibadah tertentu, itu tidak bisa dilakukan sekaligus. Ya, Makanya ada yang... Mungkin bisa melakukan lebih daripada 6 hari. Namun kalau yang berada di sekitar Jazirah Arab. Yaitu yang berada di kerajaan Saudi Arabia. Rata-rata melakukannya seperti itu. Cuma singkat dalam waktu 6 hari. Maka mudah-mudahan dengan skema. Ibadah Haji ini membuat kita itu paham akan melakukan ibadah Haji tersebut. Yang mungkin sedang melakukan ibadah Haji, mudah-mudahan bermanfaat bagi dirinya untuk uh, melihat skema-skema semacam ini. Dan yang ingin beribadah Haji, mudah-mudahan juga bisa semakin menambah pengetahuannya supaya semakin siap untuk melaksanakan ibadah Haji tersebut. Demikian para pemirsa sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufikalidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.